Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihdada bi Amma ba'd Mari kita lanjutkan kaji kita Tafsir Surah An-Nisa kini berawal dari ayat ke-37an. A'udzulillahi min al-Shaytanir rajim. Al-ladin yabkhulun wa yamurun an-nas bil-bukhl, Tumun mana atuhum min fadlih, wa agtadna lil kaafirin azab muhina, wa al-ladin amwalahum ri'ah. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قرينا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 Inna Allah la yadzlimu mithqal darrah, wa imtaku hasanatay yudzafha, wa yu'timillatunhu ajaran agiba. Fakifah ida jannah min kulli Shahida, wajibna bika ala ulai Shahida. Yaqool Allah Taala al-Ladin yabhalun. Mereka adalah orang-orang yang bakhil. Siapa mereka yang dimaksud? Itu adalah sambungan dari ayat yang sebelumnya. Kalimat terakhir dari ayat sebelumnya, Allah Azza wa Jalla menyatakan, Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalam fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai Orang-orang yang menyombongkan diri Yang membanggakan diri Meninggikan dirinya Congkak di atas manusia yang lain Mereka yang dimaksud adalah Al-ladhina ya bekhalun mereka yang kikir bakhiri dan mengajak manusia yang lain untuk sama-sama pelit komunitas pelit kelompok orang-orang medit bin kutrit Wajib tumbuh nama atau mullahumin falleh dan menutup nutupi karunia yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Wa'atadna lil kafrina adab muhina dan kami telah persiapkan. Azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Mari kita dengarkan penuturan Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya ini ayat ke-37. Tujuh. Fahaula, imabih mina lichtial walaf'hr yamnaghum mina alquyam bilhukuk. Orang-orang yang menyombongkan diri di dunia ini dengan kesombongannya, dengan gengsinya yang tinggi, maka mereka berusaha untuk tidak menunaikan hak-hak orang lain. Maka diantara sifat mereka adalah disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, Al-lazina yabukhalun. Mereka yang bakhil, pelit, tidak mau menunaikan kewajiban-kewajibannya. Jadi batasan manusia itu disebut dengan pelit, jika dia tidak menunaikan kewajibannya kewajiban nafkah kewajiban zakat kewajiban menyampaikan ilmu padahal dia memiliki ilmu yang dibutuhkan oleh orang lain dan ada pada dirinya Saya tidak akan kamu tidak akan saya kasih ilmu kamu kalau kamu tidak bayar saya sekian. Itulah makanya Allah Azza wa Jalla menyatakan kemudian wayaktumun ma'atahumullahu min fadlih dan menyembunyikan tidak mau mengajarkan Menyebarkan kebaikan anugerah Allah Azza wa Jal yang telah diberikan kepadanya. Yang ini sifatnya ilmu. Ilmu berupa hidayah dari Allah Azza wa Jal. Yang dijadikan pelita bagi orang-orang yang tersesat jalan. Ini bercerita tentang para ulama su. Orang-orang pintar yang tidak benar. Ada orang pintar yang tidak benar. Ada orang pintar dan benar. Kalau pengen benar, memang kudu pintar. Tidak bisa kalau pengen benar kemudian tidak pintar. Sebab bisanya benar tuh disebut benar kalau sesuai dengan petunjuk. Lah kalau tidak tahu petunjuk, gimana mau benar? Makanya orang disebut salih Kalau ilmunya sahih Kalau ilmunya Tidak sahih Berdasarkan informasi yang tidak sahih Hadis yang do'if bahkan palsu Maka pengetahuannya tidak sahih Menjadi keyakinan yang batil Kemudian menjadi amal yang tidak salih Begitu Jadi kalimat ini wayaktumuna ma atahumullahu min fadli kecaman bagi orang-orang yang memiliki ilmu tentang kebenaran. Tetapi karena ambisi duniawi, kepentingan-kepentingan sesaat, syahwat duniawiyah, maka dia kesampingkan kebenaran. Bisa jadi tidak diberitahukan kebenaran karena takut kehilangan jamaah. Saya mendapati pelajaran kitab buluhul maram misalnya. Di beberapa lembaga pendidikan yang justru mereka lari dari pengamalan buluhul maram itu sendiri. kalimat-kalimat yang menunjukkan keharusan berittiba' kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan memberikan peringatan kepada manusia agar jangan mengikuti bid'ah itu banyak di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipelajari Bahkan di sebagian pesantren saya perhatikan juga mereka mempelajari muhtasar sahih al-Bukhari. Muhtasarnya yang berisikan 2200-an hadis. Kalau aslinya 7000 lebih hadis sahih al-Bukhari. Yang muhtasarnya ini sekitar 2200 hadis. Dan itu dipelajari. Tapi kemana sahih al-Bukhari itu setelah dimiliki? Kemana Bulughul maram itu setelah dikaji? Kenapa di masyarakat kemudian begitu memimpin masyarakat dan mempilih jamaah? Kok yang dipraktekkan beda? Tidak ada itu warna sahih Bukhari. Mana warna Bulughul maram? Bahkan kemudian menjadi penantang. Siapa yang bilang-bilang bid'ah? Jangan bicara-bicara bid'ah di sini, kalau memang mau ikut ngaji di sini. dakwah yang adem-adem saja, jangan bicara bid'ah, jangan bicara khilafiyah, jangan bicara syirik. Sekarang ini berkembang. Padahal yang dibicarakan tentang syirik, tentang bid'ah, tentang masalah khilafiyah itu pembicaraan ulama. Bukan karangan sendiri. Pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi alaihi salatu mengambilnya dari wahyu dari Allah azza wajalla. Maka ayat ini merupakan kecaman Terhadap orang-orang yang sesungguhnya sudah tahu kebenaran. Tetapi karena gengsi duniawi dan tidak memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jal dan hari akhir, maka gengsi duniawi itu yang lebih tinggi di hatinya. Takut kehilangan masa. Kalau saya tidak ikuti kebiasaan di masyarakat, maka saya tidak punya lagi murid. Saya tidak punya lagi pengikut. Akhirnya terbalik kaidahnya. Yang alim mengikuti yang jahil. Ulama'nya, orang-orang pintarnya, mengikuti selera orang yang tidak ngerti sementara orang-orang yang tidak mengerti itu sebenarnya orang-orang awam itu sesungguhnya mereka ingin ada bimbingan dari ulama. Kalau orang yang mengerti baca kitabnya, yang sudah belajar sahih al-Bukhari, sudah belajar Bulughul Maram malah tidak menyampaikannya. Karena takut ditinggalkan oleh kebanyakan orang Maka terancam, Dan ini termasuk orang-orang yang menyombongkan diri dan tipologi Yahudi. Maka dari itu, hal ini diidentikkan dengan sifat orang-orang kafir. Sifat orang-orang kafir yang dimaksud adalah Yahudi. Karena Yahudi itu memiliki tipe dan corak yang khas. Berilmu tidak mengamalkan. Orang Nasrani punya ciri khas semangat beramal tanpa dasar ilmu. Seorang Muslim punya ciri khas mengilmui apa yang diamalkan dan mengamalkan apa yang diilmu mengilmui apa yang diamalkan dan mengamalkan apa yang diilmui. Memiliki ilmu tentang kebenaran, dia berusaha untuk mengamalkannya. Dia semangat beramal atas dasar ilmu. Jadi tidak sembarangan atas dasar petunjuk. Maka dari itu kalimat berikutnya di dalam ayat ini kata Allah Azza Wajalla wa'atadna lil kafirina azab muhina dan kami telah persiapkan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir tersebut fonis kafir ini tidak boleh dipakai sembarangan kalimat ini Bernada global. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah mempersiapkan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Tadi sudah diceritakan bahwa di antara tipologi Yahudi adalah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Jangan kemudian disalahpahami. Berarti Ustadz menganggap kalau ada ustad lain yang sebenarnya dia memiliki ilmu tapi tidak mengajarkannya, berarti kafir. Nah, ini kebablasan tafsirannya. Jangan sembarangan memfonis sesama muslim kafir. Itu adalah kebiasaan khawarij. Kebiasaan mu'tazilah. Dan ahli sunnah wal jamaah tidak semudah itu mempunis sesama muslim kafir. Maka istilah kafir atau kufur. Kafir itu orangnya, kufur adalah perbuatannya atau keadaannya. Kufur itu maka para ulama ahli sunnah wal jamaah membaginya menjadi dua tingkatan ada disebut dengan kufur asghar dan ada tingkatan yang tinggi adalah kufur akbar. Kalau akbarnya kayaknya udah lah. Karena sering dengar akbar. Allahu akbar, tabligh akbar. Apalagi? Reuni akbar. Silaturahmi akbar. <tid> akbar Tanjung. <tid> Akbar, serba akbar. Jadi kalau istilah akbar itu kayaknya sudah familiar. Asgar berarti antonimnya akbar. Ya, Jadi kufur asgar, kufur kecil. Kufur akbar, kufur besar. Bentuknya, kufur asgar yang kecil itu adalah bersifat amali. Kufur amali, bersifat perbuatan perilaku-perilaku maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah menyembunyikan ilmu, tidak mengajarkannya kepada manusia, itu namanya kufur. Kufur asghar. Adapun kufur akbar, nah ini musyrik ahlul kitab yang tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak meyakini kebenaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak masuk ke dalam Islam. Kufur akbar. Maka ketika mendengar kalimat-kalimat seperti ini waspada. Kita bisa terjerumus ke dalam pemahaman yang melesat kadang-kadang disebut sesat itu pak telinganya kayak ditep pak nggak gampang nerimanya gitu ya kalau gitu agak diplesetin aja sedikit pemahaman yang melesat menyimpang dalam hal ini memang ada ekstrem mayor ada ekstrem minor ada orang yang Uh, mufrid ada yang Mufarrid dalam bahasa Arabnya, yang mufrid yang berlebihan seperti khawarij orang tidak sama dengan kelompok mereka maka dikafirkan. Ada yang Mufarrid sangat toleran dan sembrono menggampangkan, ah udah semua yang penting mengaku Islam sudahlah semua orang Islam. Walaupun dia musyrik penyembah kubur, yang penting sehari-harinya ada kelihatan di masjidnya orang Islam. Nah ini namanya mukharrib. Menggampangkan. Ahlus sunnah wal jamaah adalah uh, golongan umat Islam yang pertengahan. Sering dibahasakan dengan bahasa umum moderat. Yang moderat itu ya ahlus sunnah. Nah itu pertengahan Bukan moderat itu artinya Orang yang mengikuti aliran modern Dan bisa toleran dengan segala perbedaan Ada perbedaan Udah lah yang penting orang Islam Ini pemahaman yang tidak penting Karena Didasarkan atas prinsip yang penting Yang penting kalau makan, yang penting makan. gitu. Biasanya yang dimakan enggak penting. Yang penting sholat, urusannya benar atau enggak, sholatnya enggak penting. Yang penting, sholat. Gitu. Coba kalau yang penting kawin. Oh, yang penting kawin, ceweknya jelek atau cantik enggak penting. Yang penting, kawin. Gitu. Apa iya begitu? Hah? Saya yakin urusan yang ini enggak. Kayak prinsipnya nenek moyang kita zaman dulu orang Jawa mangan orang mangan asal kumpul sing penting kumpul yang penting kumpul berkumpul guyub, gitu urusannya bisa makan atau tidak makan tidak penting yang penting kumpul prinsip-prinsip nah, seperti itu menjadikan kita generasi yang tidak penting baik ikhlas kalian Kemudian Allah Azza wa Jal memberitahukan kepada kita tentang nafkah atau infak yang berasal dari motivasi ria dan sum'ah. Ria artinya supaya dilihat orang. Berasal dari kata ro'a yuro'i ria'an. Kata dasarnya ro'a melihat. Maka memperlihatkan Semakna dengan itu Tidak melaksanakan suatu amal Khawatir dikatakan ria Itu juga ria Jadi tidak beramal Karena khawatir dikatakan ria Berarti ria Kalau beramalnya karena manusia Namanya syirik Nah Misalnya mau infak, ada kantong, kantong infak lewat, tengok-tengok ada yang ngeliat enggak ah, karena ada yang ngeliat enggak jadi ah, itu ria namanya. Karena apa? Dia pengen dikatakan oleh orang, orang yang ikhlas. Supaya dikatakan ikhlas, memperlihatkan bahwa dia tidak ria. Padahal riyak dan tidak riyak itu tidak tergantung pada zahirnya. Itu urusan hati. Walaupun diperlihatkan kepada orang infaknya, bahkan diumumkan namanya sekalipun, tidak secara otomatis bermakna riyak. Bahkan, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir ini dan pernah kita bahas, pada surah Al-Baqarah ayat 261, Bahwa apabila infak itu dalam proyek umum Kemaslahatan umum Seperti bangun masjid Tidak untuk kepentingan pribadi Berbeda dengan pengemis meminta bantuan supaya bisa makan pagi ini Itu kepentingan pribadi Dibedakan Seyogyanya di dalam projek yang umum, di mana diperlukan andil banyak orang, maka bila perlu ditunjukkan kepada orang lain bahawa aku berinfak. mau ikut, ayo ikut ikut ikut ikut, mau ikut, ayo ikut ke surga, nih saya duluan, begitu maka terjadi seperti dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih, riwayat Al Imam Muslim. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min min ghairi an yunqas min ujurihim shay'an Barangsiapa <tuh> memberikan contoh aplikatif sunnah yang baik di dalam Islam maka dia dapatkan pahalanya plus pahala sebanyak pahala orang-orang yang mengikutinya setelah itu tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Maka justru fadilah besar ketika di hadapan orang umum dia tunjukkan, saya duluan. Yang lain ikut, ayo ikut. Nah, sebanyak orang yang ikut karena tersulut, tersugesti dengan orang yang pertama ini maka orang yang pertama ini mendapatkan fadilah besar. Tapi kalau infak itu kepada seorang pribadi, atau untuk kepentingan seorang miskin yang perlu makan, itu seyogianya disembunyikan. Karena apa? Untuk menjaga kehormatan si miskin itu, Jangan kalau mau berinfak untuk orang miskin Dikumpulin dulu di pinggir jalan Safari Ramadan Infak kepada orang-orang miskin Bawa nasi bungkus oh, Kumpul di pinggir jalan oh, nih Kemudian mobilnya Partai belang-belang Itu, bantu orang-orang Setelah itu dikasih kaos Gambarnya partai Jangan kalau begini. Ya, itu sekaligus merendahkan si miskin itu. Jadi ada bahasa psikologis, dia itu datang sebagai orang miskin dan mendaftarkan diri dalam barisan orang-orang miskin. Ketahuilah wahai orang-orang yang lewat, inilah orang-orang miskin. Sampai ada yang berebut dan sampai keinjak-injak, ada yang mati. Resiko sebagai orang miskin, kami rela mati untuk sebungkus nasi kuarteg. Alhamdulillah. Nah, maka harus dibedakan antara infak kepada pribadi dengan infak dalam maslahat umum. Seperti bangun pesantren, wakaf eh, tanah pesantren, bangun masjid, memperbaiki atau renovasi masjid, begitu ya. Allah azza wa jalla menyatakan "wal ladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas" dan orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan tujuan supaya dilihat orang semakna dengan itu supaya didengar orang kemudian orang memuji dan berdecak-decak hebat ah liin dermawan orangnya punya jiwa sosial yang tinggi Wah, orang baik وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Dan mereka dinajakan oleh Allah tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena infaknya tidak berdasarkan keikhlasan kepada Allah. Tidak karena mengharapkan pahala di akhirat. Melainkan mendapatkan piala atau pujian, rekor. Mungkin rekor bersodakoh paling banyak. Belum ada kayaknya ya Kalau rekor membuat tumpeng paling tinggi Ada Tapi kalau rekor bersodakoh paling banyak Nah ini kayaknya gak ada Dan tidak akan ada kayaknya Karena memang lapangan e, Museum rekor itu tidak di situ, Tidak di amal akhirat Tapi itu lebih baik Daripada nanti orang berlomba-lomba Supaya dapat rekor Wa may yakunisy syaithanu lahu qarinan fasaa'a qarinan Dan barang siapa yang temannya adalah syaitan maka betul-betul memiliki teman yang jelek, teman yang buruk. Ini mengingatkan kita agar selektif bergaul. Siapa dengan siapa kita bergaul? Dengan orang model makanan dan minuman yang kita butuhkan sehari-hari. Mereka ulama Mereka orang-orang saleh, Atau dengan orang model obat Yang kita hanya butuh kepada dia saat kita sakit Saat-saat tertentu Saat kita butuh Orang birokrasi Dokter Orang teknik sipil Insinyur uh, Tukang kerupuk Tukang bengkel dan sebagainya itu Gaul kita dengan mereka Pada saat-saat tertentu Karena kita butuh pada saat itu ada teman model racun yang kalau kita bergaul dengan dia shubhat yang masuk ke dalam kolbu kita atau ajakan-ajakan negatif yang akan masuk ke dalam telinga kita. Ini teman bagai racun, hawaspadai tiga macam teman ini. Satu yang pertama itu yang boleh kita temani. Nampaknya cukup sampai pada ayat ke-38 dulu kaji kita untuk memberi kesempatan bertanya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudaraku yang kami cintai. Pertanyaan pertama, Ustaz sejauh mana kewajiban berdakwah seorang penuntut ilmu syari yang sangat sedikit ilmu dan amalnya? Orang berdakwah harus berbekal ilmu. Karena kata Allah Azza wa Jalla, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa Sampaikanlah, inilah jalanku. Jelas, tegas, tidak sembunyi-sembunyi. Inilah kebenaran yang ku anut. Sampaikan. Aku mengajak kepada Allah Atas dasar basirah Atas dasar petunjuk Jadi sebagai penuntut ilmu syari Yang ilmunya masih terbatas Ya sebatas yang dia miliki ilmunya Dia perdalam Sampai mencapai tingkat yakin Kalau dia ingin menyampaikan masalah sholat maka Dia pelajari masalah sholat dengan dalilnya, dengan prakteknya berguru talaqqi kepada ulama. Kemudian ada iskal, ada hal-hal yang masih muskil, masih meragukan, tanyakan kepada ulama yang lebih mumpuni baru kemudian sampaikan. Gitu. Berilah nasihat kepada saya khususnya yang masih sulit mengamalkan ilmu-ilmu syar'i yang sudah saya ketahui Jazakallahu khairan Ilmu itu, pengetahuan itu Kalau cuma dipikirin Dan cuma dibaca, memang jadinya banyak Kelihatan banyak dan ruwet Aduh, yang ini lupa Yang ini, ini sudah dibaca Tapi lupa saya, yang ini ini Ruwet, coba diamalkan Dengan mengamalkan itu Otomatis sekaligus menghafalkan Dan itu menjadikan Ilmu itu jadi mudah dan diantaranya juga untuk mempermudah menetapnya ilmu menjadi sebuah keyakinan di dalam hati adalah dengan diajarkan, disampaikan kembali. Kepada orang terdekat kita dulu, suami, kepada istri, istri kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, kepada saudara. Itu dulu, terus sudah terbiasa menyampaikan dan sudah yakin dengan apa yang dimiliki bisa keluar. Bagaimana Ustaz jika kita baik pada kedua orang tua kita Tapi orang tua kita memanfaatkan kebaikan kita Untuk kepentingan agama mereka Sedangkan mereka masih dalam keadaan non muslim Sehingga saat ini terpaksa kami menjauh agar tidak saling menyakiti Karena kami khawatir putri-putri kami terbawa arus atas sikap orang tua kami Syukron Ini curhat Dan tidak ada pertanyaan sesungguhnya. Bagaimana? Pertanyaan awalnya, bagaimana? Kaya? Gimana? Ya baik-baik aja. Itu memang sudah sikap yang terbaik. Sebagaimana sikap Nabi Ibrahim AS kepada ayahnya. Itu sudah tepat. Apa yang bapak atau ibu lakukan eh, terhadap orang tua. Walaupun kafir, orang tua tetap orang tua. Kita di dalam Islam diwajibkan tetap memberikan kebaikan kepada mereka. Di antara kebaikan yang terbaik adalah selalu berusaha membimbing mereka ke arah hidayah. Mendoakan mereka agar dapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang terpenting. Bukan kiriman gula pasir atau uh, kopinya. bukan. Ustaz manakah yang lebih utama atau lebih baik? Salat sunnah tahiyat masjid. Rawatib qabliyah atau sholat sunnah wudhu. Setelah masuk masjid sebelum sholat fardhu. Jazakallahu khairan. Jika waktunya mencukupi, maka tentu diamalkan seluruhnya menjadi baik. Tetapi jika tidak mencukupi dan umumnya tidak cukup. Karena umumnya orang di masjid-masjid itu setelah adhan iqamahnya cepat. Kita udah jalannya jauh misalnya. Belum lagi wudhunya. Masuk masjid. Orang sudah pada kumpul. Kalau begitu gimana? Itu tiga macam sholat tuh semuanya selevel dalam hukum. Sunnah semuanya. Semuanya hukumnya sunnah. Sunnah ba'dal wudhu. Sunnah rawatib. Qabliyyah. Dan juga sunnah ish. tahiyatul masjid. Semuanya levelnya sunnah. Para ulama menyatakan bahawa apabila hukumnya selevel maka dua atau tiga sholat itu bisa dengan satu sholat. Dengan niat yang berbeda-beda itu. Dia merupakan tahiyatul masjid. Di dalam hati kita dia merupakan sunnah, sunnah ba'dal wudhu. Sekaligus dia merupakan sunnah qobliyah. Qobla sholatil fardih. Alhamdulillah Allah Azza wa memiliki kemurahan yang besar terhadap hambanya pahalanya besar. Menyampaikan hadis-hadis sahih kepada teman yang belum ikut ngaji dengan maksud dakwah apakah boleh. Kalimat yang umum. Hukum asalnya tentu boleh. Jika memang benar, yakin bahwa itu hadis yang sahih. Dan Tepat sasaran. ya Membacakan hadis-hadis yang sahih. Salah satu ciri orang beriman adalah bergetar hatinya. Basah matanya dengan air mata jika diperdengarkan ayat Al-Quran. Namun kadang atau mungkin sering hati saya merasa biasa ketika diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Saya mohon nasihat dari Ustaz agar hati saya bisa ikut menghayati dan meresap di ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, belajarlah dengan sekaligus memahami artinya. Baca Al-Quran, lafaznya, tatkala sudah lelah bersuara, maka cobalah baca itu terjemahannya. Sehingga paham. Begitu mendengarkan ayat itu dibacakan oleh orang lain, Ingat maknanya begini. Apalagi ikut tafsirnya. Ikut kajian tafsirnya yang lebih panjang lebar lagi. Maka semakin paham mendalam. Semakin paham mendalam bisa sampai meneteskan air mata. Gitu. Adapun pun kolbu yang lalai ghaflah. Tidak nyantol. Satu makna pun dalam ayat itu. Persis kolbunya orang munafik. Na'udzubillah. Semoga Allah Azza wa Jal hindarkan kita dari hati orang munazuh. <tuh> Mohon penjelasannya bagaimana hukumnya wali mahkitan dan menghadiri undangan wali mahkitan. Jazakallahu khairan. Khusus sekalian, walimah adalah sebuah adat tradisi yang dilakukan oleh bangsa Arab dulu sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada. Ada delapan macam walimah dan saya sudah tulis dalam bentuk sebuah karya tulis ilmiah dalam bahasa Arab yang ingin mengkopinya meng mungkin bisa datang ke pesantren, bisa kopi. Ahkamul walimati wa adabuha fi syariat Islamiyah. Ada delapan macam walimah di, di, di, diadakan oleh orang-orang jahiliyah dan di dalam Islam tidak ada yang diingkari satupun. Hanya saja ketika disebut walimah, kemudian menjadi hak antar Muslim untuk menghadirinya adalah walimahul ghursh. Adapun walimatul khitan, kemudian al-wakirah al-ma'dubah ya. Dan eh walimah-walimah yang lain. Dan walimah itu sifatnya jamuan makan sesungguhnya. Bukan yang dimaksud walimah itu tontonan. Dan kemudian ada apa itu namanya marawisan, ada magadir-magadir, ada Uh, lenggak lenggok cewek, cewek gitu, bukan itu maksudnya. Kalau walimah yang dimaksud adalah kita diundang makan bertepatan dengan ini ada akhito, ini ada anaknya dia baru dikhitan, gitu ya. Mubah, silahkan hadiri, tapi kalau sudah ada uh, apa namanya aksesorisnya ini yang ketimperingan dan sebagainya, nah ini tidak tidak recommended. Ini tulisannya kecil, apakah orangnya juga kecil? Allah lebih menyukai muslim yang kuat dibandingkan muslim yang lemah. Lalu apa maksudnya surga dihuni oleh banyak orang lemah? Orang lemah yang dimaksud adalah fuqara, miskin. Ya, tentu orang fakir yang sabar, miskin yang sabar karena mereka itu justru di samping jumlahnya lebih banyak dari kalangan kaum muslimin ya. Dari kalangan kaum muslimin tentu lebih banyak yang miskin daripada yang kaya Yang kedua Juga mereka itu lebih duluan 500 tahun Sebelum orang kaya masuk surga Lebih duluan Ayo Bapak mau lebih duluan masuk surganya Silahkan. Minta miskin. Nah, ini penting nih. Ini berkaitan dengan pelajaran. Bagaimana menghilangkan perasaan ingin dipuji. Atau diketahui orang lain saat melakukan suatu amal. Padahal kita sudah berusaha untuk tidak mengingat amal kita. Kalau sudah berusaha untuk tidak mengingat amal kita, maka ingat dosa kita. Dan seberapa nikmat Allah atas kita? Banyak sekali nikmat Allah atas kita dan kita tidak bisa membayarnya. Dengan amal yang kita miliki ini pun belum tentu terbayar nikmat Allah. Maka tidak sempat mikirin pujian orang lain karena belum kebayar utangnya. Insya Allah dengan dibalikkan pikirannya itu Bisa menutup pikiran yang lain Dan selama kita berusaha Untuk menghilangkan riak dalam hati kita Saat kita beramal Maka walaupun ada bintik-bintik riak itu Akan terhapus Tapi kalau di awalnya ikhlas Kemudian di pertengahan sampai akhir Dibiarin aja itu riak berkembang dalam hati kita maka hapus sudah amal kita, hangus. Jadi kita harus berusaha dari waktu ke waktu memperbaiki amal kita dan meluruskan niat kita. Saya kira ini waktunya sudah masuk, tapi saya belum melihat ada muadzin di sini. Apakah salah speakernya atau salah saya melihat jam atau memang mejanya yang salah? Di mana Pak Sis? Biasanya sudah diperingatkan Perasaan saya sih sudah masuk Ini waktunya Tapi perasaan tanpa bukti itu Biasanya Menghayal namanya Ini sudah Ah itu sudah datang Muadzinnya Terakhir Ibu Bapak sekalian Ini dekat dengan Ramadan Kami kembali mengajak Menjelang Ramadan ini untuk membantu Pesantren kami menyelesaikan pembebasan tanah wakaf Pesantren Putri per meter persegi nya 150 ribu rupiah kami titipkan buku kupon infaknya kepada Mas Siswanto yang ada di Masjid ini dipersilahkan bagi yang ingin eh, datang langsung kepada Mas Siswanto atau langsung datang ke Pesantren eh, tanahnya jelas bisa kami tunjukkan di seberang pesantren putra yang ada. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Subhanakallahumma